Artis yang satu ini tergolong artis mudanya Jawa Timur to. Dari Bumi Palapa dia dilahirkan Tepatnya di kota sejarah Mojokerto ya yeah. Artis muda berbakat Ada PO Gurniatran Ada Ramayana Merpati Suting Jihan Audi New Palapa Lagi duduk-duruk Boyan kukas Baru-baru nyu so